Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik Subhanak la nufsi an alayka anta kama athnayta ala nafsik balakal hamdu wa lakash shukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karimil al mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa wa maulana sayidina Muhammad Allahumma ya rabbana Wajah mukalibah al kulu bi ala dinik. Allahumma ya Rabbana wajah mukalibah al kulu bi thabt ala dinik. Allahumma ya Rabbana wajah mukalibah al kulu bi thabt ala dinik. Allahumma inna Allahumma ya Rabbana tahir kulu minan nifaki wal hasadi. Wal-Hikdi Wal-Kibri Wal-Riyai Wahassin furujana minal fawahish Wahassin furujana minal fawahish Wahassin furujana minal fawahish Allahumma ya Rabbana Wa yaqafirat dhunubi khfirid dhunub Wa ya satir al Ya mufarrij al kuro bi ya Allah mal guyub. Ama Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa terus menuntut ilmu di majlis yang mulia ini. Semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat. Dan juga semoga seperti Allah memudahkan kita untuk belajar Maka semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita Ilmu tanpa amal tidak ada artinya Begitu sebaliknya amal tanpa ilmu tidak diterima Maka sungguh benar jika kita itu selalu belajar-belajar dan tiada hentinya Tidak ada orang yang sudah selesai dalam urusan belajar Sampai nanti kita hingga kita masuk liang lahat Itu kewajiban belajar dan tidak ada orang yang sudah sampai aku sudah alim sekali sampai enggak butuh ilmu tidak ada. Maka siapapun kita saat ini artinya telah menjalankan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu kewajiban dari Allah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang yang mengatakan, mengaku dirinya adalah seorang muslim kita kemarin rukun sholat baik, kita sudah selesai rukun sholat rukun sholat kita sudah selesai mukontimah fikihnya, kita sudah tuntas tinggal mungkin kesunahan-kesunahan Setelah sholat, ada yang tertinggal barangkali pada waktu kita bicara tentang jamak. Ada yang sering dilupakan orang, kalau memang sudah dibahas mohon diingatkan. Kami ingat membahas tentang menjamak dan mengkosor di saat bepergian saja, ya itu sudah dibahas. Tetapi belum kita belum membicarakan tentang menjamak salat di majelis ini maksudnya. Di majelis lain mungkin sudah menjamak salat karena sakit. Sudah. Baik. Ini yang sering dilupakan. Siapapun dari kita pernah ngerasakan namanya sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Dan di saat diberi sakit oleh Allah, itu karena Allah cinta. Tidak usah gundah dengan rasa sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, tidak lain karena Allah ingin mengangkat derajat kita atau mengampuni kita. Musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita ada tiga. Pertama adalah Allah ingin mengampuni kita, yang kedua Allah ingin mengangkat derajat kita, yang ketiga Allah ingin memberikan pahala. Artinya salah satu dari tiga itu. Makanya adab kita ya, adab kita. Kalau ngelihat orang lain kena musibah, selagi dia ahli iman, jangan katakan Allah tuh karena dia banyak dosa tuh. Tapi adab kita mengatakan Allah ingin mengangkat derajat mereka. Tapi kalau kita sendiri yang kena musibah, nah baru benar ngomong, ah banyak dosa saya tuh. Nah ini. Ini kalimat yang harus kita hadirkan. Kadang kita ini sombong ya, ada musibah di tempat sana tuh karena banyak maksiat tuh dosa tok itu. Karena makanya kena gempa, kena ini. Kesombongan kita yang muncul. Maka cara pandangnya ini sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad, memang musibah itu kalau tidak untuk mengangkat, menghapus dosa untuk mengangkat derajat Cuman kalau melihat orang lain jangan melihat dengan nilai negatifnya Allah ingin mengangkat derajatnya selesai jadi khusnudon mereka mati dalam keadaan iman baru kalau nimpah kita kita diri sendiri Masya Allah, kenapa dikasih sakit Allah cinta banyak dosa kita ini sebab ada orang kena musibah dengan bahasa sombong tapi tidak asar dosa apa saya kok diberi kayak begini ya memangnya gak punya dosa salah apa saya ini malaikat atau Nabi banyak dosa kita itu baik Ah, di saat orang diberi sakit ternyata Allah maha pemurah maha pengasih melalui Nabi Muhammad diajarkan itu nanti melalui ajaran syariat Nabi Muhammad ada kemurahan dan ini tolong dihadirkan kalau ada orang sakit parah boleh menjamak solat, boleh jamak takkim, boleh takkir, tapi enggak ada kosor. Di samping solatnya gampang, enggak boleh, enggak bisa berdiri, boleh duduk, enggak bisa duduk, boleh telentang, boleh bentuk apapun. Duduknya pun seenaknya, jangan hadus duduk seperti duduknya orang solat. Duduk seenaknya, paling nyamannya duduk gimana duduk? Kalau enggak bisa baring, kalau enggak bisa baring telentang tu, orang sakit. Di rumah sakit dengan apapun, cuman ada urutannya. Selagi masih bisa duduk, jangan baring ya. Selagi masih bisa baring, jangan telentang. Selagi masih bisa telentang, jangan asal. Jadi ada aturannya. Kalau telentang itu kepalanya ke arah timur, kakinya ke arah keblat, diganjel dok. Lehernya diganjel dengan bantal. Itu saja. Kemudian boleh dijama. Maka yang jaga ini harus orang pintar sehingga nanti itu gak ada orang itu punya utang sholat makanya kita sering ulang-ulang, kami sering ulang-ulang kalau ada orang meninggal dunia kok punya utang sholat itu yang salah, yang jaga itu memangnya sholat kayak apa sih kok sampai gak bisa sholat ketahuilah orang tua kita, kakek, nenek kita yang sudah sepuh di rumah sakit sudah gak butuh sate sama bakso tapi beliau butuh Mendengar ayat suci Al-Quran Butuh bimbingan untuk sholat Butuh bimbingan untuk dikir kepada Allah Maka upayakan kalau menjaga orang sakit harus diperhatikan Makanya kami sering ingatkan biasanya yang musibah itu adalah rumah sakitnya orang kaya Di rumah sakitnya ada televisinya Sudah begitu anaknya kurang bekti Jaga ibunya baru sehari saja katanya capek. Sehingga sambil nonton sinetron plus main gaplek. Ibunya meninggal enggak sadar, baru tahu, duh, mati ya sudah ya. Oh. oh. Kurang ajar bener tuh anak ya. Eh. Padahal semestinya, makanya biasanya kalau kita mampir ke tempat seperti itu, kita bilang tolong televisi jangan dinyalakan. Televisi jangan diputar. Tapi Perdengarkan ke telinga beliau-beliau itu Al-Quran. Waktu sholat, lakukan sholat. Dan bimbing untuk sholat. Diajari untuk sholat. Yang gampang, tidak bisa pakai airkan boleh tayamum. Mudah. Tayamum memang gampang. Ambil debu di mukanya kalau tidak bisa bersentuhan dengan air. adapun pun kekurang sempurnaan syarat. Misalnya ada najis berceceran. ada Ini tidak menghalangi orang untuk sholat. Hanya perbedaannya nanti kalau sembuh wajib ngulang atau tidak. Gitu saja. Tapi dapat pahala itu orang. Misalnya, waduh semuanya. Belepotan najis darah baru tabrakan. Semoga aman kita. Semuanya tidak ada yang tabrakan. Tabrakan darah semuanya. Wah, belepotan darah. Bukan tidak ada yang menghalangi untuk sholat itu. Lakukan kalau air tidak bisa. Cukup dengan bertayamum. Setelah itu baru nanti melakukan sholat. Hanya catatan. Kalau sembuh nanti wajib ngulang. Kalau memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya tidak bisa membersihkan dari najis Atau mohon maaf Sudah keputusan dokter impus Tidak bisa dilepas dari tangannya Berarti biarpun dia melakukan Suatu amalan sholat Tidak sempurna karena masih ada Bersambung dengan najis Tapi yang penting Orang tua kita atau nenek kita Atau saudara kita tidak dosa Ini loh yang penting Lakukan sholat biarpun harus Nyangkut Ada apa inputnya atau masih berlepotan dengan najis lakukan sholat itu dicatat oleh malaikat sebagai amal baik dan tidak dosa pahalanya utuh cuman nanti punya kewajiban mengulang itu mah gampang yang paling ngeri itu sudah dicatat dosa biarpun bisa mengkodok dosa itu tetap dosa mengkodok tidak menghapus dosa itu kalau ada orang santai-santai meninggalkan sholat tetap dia wajib mengkodok, dosanya sudah dicatat, itu. Makanya dibimbing itu yang sakit parah untuk sholat. Kalau repot membimbing, mau bayar suster jutaan dan dokter jutaan saja bisa, untuk mengurusi jasad bohirnya, kenapa ngurusi akhiratnya bayar sejuta sebulan saja nggak mau? Masa ada orang santri suruh bimbing sholat orang tua itu, bayar sejuta nggak mau? Tiga kali lagi cuman sehari. Karena boleh jamak, kan orang sakit boleh dijama' maka membayar tuhur sama asar digabung. Jadi butuhnya kan sekali selesai dan diringankan. Jangan harus berdiri, jangan harus pokanya sebisanya. Mbah bisa berdiri enggak? Enggak bisa duduk, bisa enggak? enggak? Sebisanya solatnya gimana? Rukuk sujud bisa enggak? Enggak bisa. Ya sudah gerak-gerak aja kepalanya dibimbing Allahu akbar tutut. Tiro <tut> alhamdulillah tiro. Kalau bisa, kalau memang pengen sempurna. Kalau memang terlalu berat, yang wajib-wajib saja dibimbing, yang wajib-wajib saja, yang lima yang kemarin itu. Setelah itu selesai diajari dikir, maka dianjurkan di samping orang sakit kita itu membaca Al-Quran atau sholat di hadapan beliau-beliau ini penting. Di saat beliau rindu untuk melakukan sholat, kok dicabut nyawanya oleh Allah saat itu? Dicabut nyawanya dalam keadaan rindu untuk sholat, masya Allah. Husnul khotimah. Lah ini anak yang berbakti, jangan sampai kita tidak. Nah ini di rumah-rumah sakit seharusnya dihadirkan kayak begini ilmu semacam ini. Kalau perlu ada pelayanan, pelayanan, insya Allah bakal berebut itu. Plus pelayanan solat. Padahal itu kewajiban, ya, nggak boleh digaji ya, mestinya. Tapi kalau seandainya susah ya sudah. Plus servis membimbing solatnya. Masya Allah. Nah, ini, ini paling penting. Lebih penting daripada urusan jasadnya tadi, ini urusan akhirat. Karena kalau sudah sakit, dekati kematian. Biasanya kan begitu, dalam dugaan orang sakit, mau mati. Biarpun orang sakit, banyak yang sembuh. Tapi kalau sakit itu dekat, mati. Peringatan bahwa akan mati, atau mendekati kematian. Kalau sembuh lagi, Alhamdulillah. Kalau tidak, mati, husnul khotiba. Baik, menjama dalam sholat boleh. Di saat sakit syaratnya enggak banyak syaratnya kurang lebih seperti jamak takdim kalau di jamak takdim sama jamak takdim dalam berkian kurang lebih kalau jamak takdim dalam sholat sama di saat sakit didahulukan yang duhur misalnya waktu mumpung sholat duhur katanya pak mau di infus jam 1 jam 1 di infus sebab kalau di infus nanti nyambung najis kan. Karena ditusuk ke dalam ada najisnya itu. Baik kalau begitu jam 12.04 sudah duhur. Langsung saja sholat duhur plus asar. Sempurna, gak usah ngulang. Atau kata dokter, impusnya bisa dicabut asar nanti. Ya sudah, duhurnya diakhirkan sama asar. Berarti misalnya, dokter kapan impusnya mau dicabut? Oh ya, nanti asar bisa dicabut. Ya sudah, duhurnya dijama takhir sama asar. Kalau ternyata impus yang enggak bisa dicabut karena ini harus parah ya sudah salat dalam keadaan ada impus, barangkali ada tembelan darah, lakukan salat. Cuman nanti wajib mengulang itu saja kan enggak susah. Lah jamak taqdim biasa. Enggak ada syarat khususnya, enggak ada enggak ada enggak ada beda dengan jamak taqdim waktu peperkian. Artinya lakukan salat di awal uh, lakukan melakukan salat asar bersama salat zuhur melakukan sholat isya bersama sholat maghrib tapi tetap didahulukan yang dahulu zuhur dulu baru maghrib kalau sholat jama' takdim maghrib dulu baru isya dan harus bersegera segera ya berbeda dengan jama' takhir melakukan sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya maka di sini boleh manapun yang didahulukan, boleh mendahulukan asar baru zuhur, mendahulukan isak baru maghrib boleh. Cuma yang lebih baik adalah didahulukan yang dahulu, tertibnya sama kayak yang kita solat jamak taklim waktu jamak takhir di dalam bepergian. Jadi zuhur dulu empat rokaat baru disambung dengan asar. Begitu juga maghrib dulu setelah isak itu jamak takhir selesai. Hanya kalau jamak takhir tolong diingatkan selagi selagi beliau terjaga tidak dalam keadaan istirahat kalau terjaga diingatkan Pak Mbah niat jamak takhir ya Itu saja diingatkan untuk niat jamak takhir tapi jangan dipaksa dibanguni loh ya orang tidur kan enggak dosa Karena orang sakit itu tidur itu nikmat paling besar jangan dibanguni Pak Pak niat dulu Pak eh uh, kaget lagi jadi orang harus tahu, kalau orang sehat mah harus begitu, diingatkan. Tapi kalau orang sakit, biarkan. <tuh> biarkan, kalau seandainya tidak sempat niat, mengununda sholat ke belakang kan tidak haram bagi orang yang tidur. Bagi kita, tidak dosa, karena dia orang sakit, kasihan. Biarkan dia sakit, kalau masih terjaga, akalnya ingat, diingatkan pak, niat jamak takhir. Niat itu azam saja, niat maksudnya bermaksud ya Allah Ya Allah aku mau mengakhirkan duhur ke asar Selesai Ini diamalkan Maksudnya untuk orang lain ya Kalau untuk kita insya Allah gak usah ya Amin Gak pengen sakit kan Maksudnya kalau ada orang Ditolong agar ibadahnya bisa sempurna Sehingga meninggal dunia Gak ada yang meninggalkan sholat Makanya Ini dikatakan Kalau ada orang meninggal dunia Kok punya utang sholat Maka yang salah itu yang jaga Banyak istighfar ya kurang perhatian, kita kurang peduli kepada orang yang telah sepuh kalau orang sakit memang tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin minta tolong pun tidak bisa itu baik, itu kemarin sudah kita gampangkan urusan sholat, wajibkan-wajibannya pun juga jelas baik sampai di sini saja insya Allah dan setelah itu kita akan pindah kepada bab-bab yang lain sholat, setelah itu zakat ya, zakat, puasa, mungkin minggu depan ini kita sudah masukin bab puasa kita akan masuki puasa supaya kita punya bekal puasa yang sempurna. Kita lompati saja zakat nanti. Setelah puasa bulan puasa, kita bicara zakat. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hikmahnya Ibn Atta'ila Asyad Menteri. Al-Hikmah Al-Khamisatu Wal-Ishiruna. Al hikmatul khamisatu wal ishruna hikmah yang ke-25 al Musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal Al hikmah hikmatul khamisatu wal ishruna hikmah yang ke-25 Ma tawaqqafaa Ma tawaqqafaa matlabun Anta tolibuhu bi Robbika. Walatayasaro maktabun anta tolibuhu bi nafsika. Mata wakaf tidak akan terhalang, terhenti, tertunda. Mata waqaf tidak akan terhenti Tidak akan terhalang Matlabun sebuah harapan Keinginan Cita-cita Anta tolibuhu yang engkau cari dengan meminta bantuan kepada Allah dan tidak ada kemudahan matlabun sebuah harapan cita-cita keinginan atau yang kita cari tidak ada kemudahan sesuatu yang kita cari. Anta tolibuhu yang engkau cari. Binafsika dengan dirimu sendiri. Di sini. Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari. Mengingatkan kita. Agar. Di dalam gerak-gerik. Dan langkah-langkah kita itu. Jangan lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berusaha berjuang dan engkau senantiasa memohon pertolongan kepada Allah di dalam perjuangan anda. Maka tidak akan terhenti. Tidak akan susah. Anda akan menemukan kemudahan. Karena anda melakukan itu semuanya dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, anda akan menemukan kesusahan dan tidak mudah dicapai secara sesungguhnya. Jika engkau mengejar cita-cita anda, harapan anda, keinginan anda, anda menyandarkan dengan kekuatan anda sendiri. Dengan bahasa kesombongan, aku bisa, pasti bisa, aku bisa, Allah dilupakan. Sehingga makna hasbunallah wa ni'mal wakil Ini adalah luar biasa Hasbuna Cukuplah bagi kami Allah Wa ni'mal wakil dan sebaik-baik Zat yang dipasrai Jadi di saat kita memasrahkan kepada Allah Allah yang ngurusi. Kalau sudah Allah yang mengurusi Tidak ada yang kurang Tapi kalau kita yang ngurusi Banyak yang kurang Di sini, benar-benar Ibn Atta'ila Asanggandari mengingatkan orang yang suka lalai. Biasanya memang begitu. Sifat kita itu, kalau diberi oleh Allah, nikmat kemampuan dohir, lupa bahawa itu dari Allah. Ya mungkin kita saja ya, pernah kita gambarkan. Kalau pakar ekonomi berpikir tentang sebuah, Perkembangan ekonomi atau mau dagang saja strateginya akan begini bangun pagi kita harus ngambil tempat strategis kemudian cara jualnya pun harus pandai-pandai kita menyampaikannya harus manis-manis muka pokoknya harus ini kan strategi tuh here. sehingga berangkat pun benar pagi-pagi betul ngambil tempat yang bagus ini ada keramaian sudah sampai di situ sama seorang ibu yang punya anak sakit Masya Allah ibu ini kan baik sama anaknya enggak ada yang rela anaknya sakit kan karena ibu ini begitu cinta sama anaknya Subhanallah anaknya sakit demam begitu bingungnya ibu ini gemeteran kemudian sang ibu langsung subhanallah telepon kepada dokter dokter buka enggak sekarang oh enggak buka tolong dokter saya minta bantuan ini ini ini atau kalau masih waktunya jam kerja daftar kalau bisa paling depan ini gimana bersegera untuk membawa sang anak pergi ke tempatnya dokter ini ibu ibu yang benar gak akan dibiarkan anaknya sakit begitu saja termasuk ibu-ibu yang buka toko Masya Allah. yang mau pergi ke sawah kiat. yang mau melakukan aktivitas termasuk ustad yang mau mengajar Sebelum mengajar, mereka mempersiapkan materinya. Ini yang harus aku ajarkan dan sebagainya. Tapi betulkah cara seperti itu? Yang kelihatannya, kelihatannya ibu yang cinta kepada anak, ternyata itu tadi pincang, pici cara pandangnya. Yang ahli bakar ekonomi memikir strategi ekonomi. Seorang ibu terupanya di saat anaknya sakit, yang diingat dokter, bukan Allah dulu seandainya dia mau berhenti sejenak lalu memohon kepada Allah mengambil air buduq sholat dua rakaat, Ya Allah sembuhkan anakku, hebat itu orang tapi kita lebih mengandalkan kecerdasan otak kita harus ke dokter nih, seolah-olah dokter yang memberikan kesembuhan seolah-olah seperti itu kecerdasan kita Ustadz yang mengajar ternyata mementingkan materi ini saya aku harus mempelajari metode pengajaran yang paling bagus penyampaian yang enak materinya seperti ini ini adalah materi terpenting, ini materi pendukung agar mahasiswa itu kalau mendengar urayan saya langsung ada percaya dan menganggap kajian saya ilmiah maka ada kepercayaan kepada kajian saya setelah itu mereka pasti bakal uh, menganggap ini sebuah kajian ilmiah dan itu ilmu yang bagi mereka Wah. Oh. Sehingga setiap hari hanya menggegap, mengikir, mengimikirkkan bagaimana menyampaikan materi yang bagus, cara ngajar yang enak. Ceng dipikir setiap hari pengembangan metode pengajaran. Dan memang kalau ngajar enak, luar biasa. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Bukan. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tapi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita di dalam langkah-langkah kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa kepada Allah Imam Nawawi mengingatkan seorang ustadz itu ternyata pendustaya jika hanya pandai mengajar saja kalau lupa doa di tengah malam subhanallah untuk santrinya itu termasuk jenis orang yang tidak serius di dalam mendidik sebab yang menjadikan anak santri itu il, punya ilmu manfaat siapa? Allah, bukan kita yang memberi, enggak bisa saja ilmu kita berikan itu malah dijadikan bahan untuk berbuat jahat itu nanti jadi ulama' su' maka ini perbedaannya orang zaman sekarang dengan ulama' dulu ulama' dulu itu ngajar biasa-biasa, tidak -biasa, pakai mikrofon tuh yang di belakang tidak kedengaran, tapi manfaat semua itu ilmunya karena apa ngajarnya sedikit tapi menangisnya yang banyak itu di malam hari kalau kita berjuang lalu membawa Allah maka ini akan dimudahkan oleh Allah tapi kalau kau membawa diri kita sendiri sudahlah gampang dijamin faham nanti Om oh, keterangan saya enak tuh lihat uraian saya gampang kelewatan kalau enggak dijamin faham dijamin ngerti dijamin bisa oh hebat bener tuh orang motivator itu biasanya motivasi, motiv-motivator, motivator tapi tidak kenal Allah. Anda pasti bisa. Sama-sama Anda punya modal. Pojece podo kentole sama ini. Sama-sama punya modal. Ayo. Pojece podo kentole biasanya Pak, sama-sama punya betis sama, larinya bisa. Ayo, ini. Jadi bukan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita harus merubah cara bekerja kita itu menjadi orang yang selalu di saat kita mengambil satu langkah ingat kepada Allah ini yang diingatkan Ibn Atta'ila Zakandari jangan lalai anda bekerja bekerjalah tapi ingat coba Allah Masya Allah di saat hendak membuka toko melintaskan sejenak saja lalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah ini lebih luar biasa Ibn Al-Nawawi mengatakan sebelum dan setelahnya Ustaz masuk majlis itu dianjurkan untuk sholat kalau masjid itu solat hajat, kalau bukan masjid, eh, kalau masjid adalah solat tahiyat al masjid plus hajatnya disambungkan. Kalau bukan masjid, lakukan solat dua rakaat hajat agar Allah memberikan pembuka hati kepada orang yang hadir. Makanya muridnya hebat-hebat ya. Dan setelahnya pun ditambah itu kalau sempat didoakan itu bukan omongan yang enak ini bukan, bukan bahasa yang diatur rapi bukan. Sehingga sebagian para masyayikh malah mewanti-wanti jangan terlalu diatur kalau kamu ngomong nanti sebab khawatir kamu masuk bab ujub tuh. Bahkan sebagian mengingatkan kalau kamu ceramah mempersiapkan materinya untuk ceramah itu bentuk daripada ujub. Kalau kamu ingin berceramah baca materi yang lainnya. Khawatir nanti ingin memperbaiki saja, itu itu saja. Jadi ah oh, Mencari kekaguman orang Bukan ingin menyampaikan ilmu Padahal ya wajar saja Kalau kita ingin menyampaikan pengajian Dengan sarana yang bagus Kalimat yang bagus Tapi yang dijaga hati itu ustaz Kalimatnya enak Tersusun rapi Masya Allah Mulai dari Dari ayat Al-Quran Hadis Nabi Perkataan ulama Tercerita-cerita Nah ini memang rapi Rinci Dan semua orang mengagumi Tapi apakah itu yang bakal masuk ke hati Orang bukan itu. Yang menjadikan ilmu masuk ke hati orang dan diamalkan itu adalah ilmu yang diantarkan oleh guru dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau guru pendengki ilmunya tidak akan sampai ke murid. Guru yang hatinya kotor tidak akan sampai ke murid. Ini repot. Sehingga di dalam kitab Ta'lim ta ta Muta'allim itu kalau kita hendak belajar harus kita mencari orang yang secara zahir adalah baik. Susah, bisa tidak belajar kita ya Baiklah, kalau begitu kita sama-sama doa saja ya Semoga yang mengajar baik Kalau bilang baik belum, tidak pantas ini mengajar ini Ini hanya menjalankan perintah Nabi Muhammad Punya ilmu sedikit disampaikan Kalau sampai yang cerita, yang bicara di depan ini gelar baik belum ini Sudahlah kita sama-sama belajar Mudah rosah saja, saling mengingatkan Makanya ada sesen tanya-jawab Itu kan bukan harus bertanya ada barangkali yang punya ilmu untuk menyampaikan, sampaikan untuk kami. Ini bukan kami harus punya posisi, wah ini loh yang paling, ini baik. Oh bukan. Kita sama-sama belajar, makanya tolong didoakan di saat kita berpisah, doakan. Agar omongan kami tidak dihisap oleh Allah. Akan tapi semoga omongan kami didilai sebagai amal baik, ini penting. Jadi bin Atta'ila astagandari mengingatkan seperti itu. Bahkan pakar-pakar penemu-penemu. Itu semuanya tidak akan menemukan penemuan-penemuan kajian-kajian ilmiah itu kecuali itu karena diberi oleh Allah sebagian kecil dari ilmu ilmu Allah. Wala ya'hitu nabiy shay'im min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan ketahuilah, alam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255 disebutkan bahwa tidak ada orang yang bisa menemukan penemuan-penemuan hebat dalam apapun atom, kimia, segala macam kecuali itu adalah karena diberi segedikit oleh Allah karena Allah menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendakinya, menghendakinya bisa. Enggak akan bisa. Bahkan biarpun dia sudah mengumpulkan ilmu, gelarnya doktor, tak tanya apa, saking senengnya rangkulan sama orang tuanya jatuh gegar otak, habis kan? mau cari di mana ilmunya oh nginget sejarah, bisa apalagi nginget makan sudah tidak bisa, kagak rotak jadi kita tidak boleh sombong dengan kemampuan kita maka dari itu dikatakan oleh Ibn Affa'illah Saqqandari yang mengandalkan dengan kemampuannya tidak akan lolos tapi yang di saat bekerja berjuang selalu ingat Allah ini kekuatan dari Allah maka itulah orang yang selamat kita bisa melakukan sholat kita jalan ke sini itu jangan mengatakan kemampuan kita aku yang berusaha aku yang bisa jangan mengatakan aku aku akan tapi katakan bahasanya ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala disebutkan dalam sebuah hadis al Mukminul Kawi al Mukminul Kawiu Khairun Wa Habu Ilallah Minal Mukminid Dhaif orang mukmin yang kuat memang lebih bagus daripada yang dhaif ovikulin khair setiap masing-masing memang baik tapi apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasta'in billahi wala ta'jis." Akan tapi apapun bentuknya, biarpun kamu kuat, kamu hebat, istiin billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Sebab yang hakikat yang memberikan pertolongan adalah Allah. Dunia tidak akan bisa memberikan pertolongan semua dari kita tidak akan bisa memberikan pertolongan kecuali Allah yang memberikan pertolongan kita teringat salah satu guru kami mengingatkan orang berdakwah dakwahlah berjuang berjuanglah jangan nunggu kaya jangan nunggu pinter dunia ada orang berkata kita berdakwah tak bisa tanpa dunia salah siapa yang mengatakan berdakwah nggak bisa tanpa dunia orang bisa berjuang berdakwah tanpa punya uang tanpa punya dunia Nah, ini keyakinan yang salah kalau kita berdakwah harus dengan uang. Oh tidak. Orang berdakwah itu menjalankan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjalankan tugas Rasulullah macam-macam ada Bilal bin Rabah orang fakir. Ada Ammar bin Yasir orang fakir. Apakah mereka tidak bisa berdakwah? Bisa berdakwah. Maka di situ di sini ketergantungan kita kepada manusia itu hanya bag amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau anda seorang juru dakwah dekat sama orang kaya, bukan karena anda ingin mengerok kekayaannya, anda ingin mengarahkan, semoga dia menjadi orang kaya dermawan. Selesai, ngasihnya ke siapapun boleh, tidak harus ke anda tu. Nah ini intinya apa mengajak dia? Jangan mengatakan kalau saya dekat dengan dia, dakwah saya para pasti berhasil. Lo Allah yang menjadikan kita berhasil. Ini kadang-kadang juru dakwah ini sering tergoda. Sehingga pada ilmu man tawaddu alighaniy itu diancam Rasulullah, tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya, bukan tawaduk kepada seorang muslim mukmin. Kita boleh tawaduk dengan orang kaya karena dia adalah al-iman. Selesai. Dengan pejabat pun begitu. Menjilat kepada pejabat karena dengan harapan apa? Kalau pejabat itu kena dengan saya, wah, enak. Dakwah saya bakal lancar. Bukan, bukan pejabat yang menjadikan kita lancar berdakwah. Ini harus dikokohkan makna ini. Tapi kita duduk dengan pejabat adalah karena kita cinta dia adalah umat Nabi Muhammad, bagaimana dengan jabatannya selamat. Yang ditolong terserah, tidak harus membantu pondok itu. Nah, ini keyakinan ini harus dibangun. Termasuk sering muncul kalimat indah dari Al Habib Ali Al Jufri, kalimat-kalimat semacam ini, jangan menggantungkan kepada orang urusan berdakwah. Urusan berjuang. Tapi harus kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah pasti dikirim orang-orang hebat. Istimewa, benar. Guru-guru yang sholah itu lihat. Mintanya kepada Allah saja, enggak perlu melobi sana. Orang datang tuh, dipilih ini orang ikhlas, orang baik, datang sendiri. Bahkan pengen apa bisa? Mau keliling dunia, mah enggak. Enggak pernah pesan tiket, dipesankan sama orang. Tapi enggak pernah merepotkan orang. Lihat, kalau sudah kita mengadu kepada Allah, nanti Allah yang mengirim kepada kita. Kalau kita sudah serius kepada Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup bagi kami adalah Allah Dan Allah adalah sebaik-baik Yang kita serahi, kita jadikan wakil Maksudnya kita serahkan urusan kepada Allah Allah akan urusi semuanya itu Ini urusan dakwah Termasuk di dalam urusan Jual-beli, perdagangan dan sebagainya Harus dibarengi dengan pasrah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mencari jodoh enggak cukup kita hanya strategi dohir Menurut apa yang disampaikan Buya kan harus orang pakai agama, enggak cukup. Lihat ada bab istighorohan, setelah kita tahu orangnya benar, bukan berarti harus jadi loh. Orangnya baik, benar, baru setelah itu istighoroh, kan begitu caranya. Istighoroh itu minta kepada Allah, menggantungkan diri kita kepada Allah. Jadi kapan istighoroh? Di saat itu sudah layak. Kalau sudah bejat bandel gak karu-karuan ya nggak perlu diistiqorohi langsung ditolak tuh. Sekarang istiqoroh itu kapan istiqoroh itu calonnya adalah yang sudah benar baik layak sesuai dengan kriteria yang kita kita fahami harus agamanya baik. Setelah kriteria ada cocok baru nanti diistiqorohi. Bu saya ada seorang mau melamar saya. Orangnya tuh bandel, gak sebagainya, waduh gimana, perlu istiqoroh enggak? Oh kalau itu mah gak perlu istiqoroh, langsung tolak. Oh orang gak kenal agama mau diistikorohi, bukan, istiqoroh itu adalah di saat kita bimbang antara baik-baik, antara menolak dan tidak menolak orang baik. Kalau sudah bejat, gak benar ya gak perlu diistikorohi. Nah ini adalah di antara usaha mencari jodoh. Termasuk yang lainnya, apa? Kalau tadi mendidik, mencari dodoh, mencari uang Beda nilainya uang nanti Kalau kita mencari dengan kesombongan kita Berbeda dengan di saat kita mencari dengan menggantungkan kepada Allah subhanahu wa taala Di saat mencari selalu ingat kepada Allah Ya Allah, aku bisa bangun pagi lalu bisa membuka toko ini Karena kekuatan yang telah kau berikan kepada kami Maka Ya Allah terus bimbing kami Ya Allah, berikan rizki yang halal Terus ingat Allah, ingat Allah Coba kalau kaya mudah dia membantu orang fakir. Mudah melakukan membayar zakat. Mudah dia itu untuk membantu menyantuni fakir miskin, untuk membangun pesantren, pondok apa masjid, gampang. Tapi kalau dengan uh, setelah kaya raya karena dia merasa ini harusnya sendiri, enak aja, enggak tahu capeknya cari duit, minta-minta melulu, enggak. Nah, beda. Sehingga hartanya itu kelihatannya berhasil ya. urusan dunia. Aku bisa berhasil, enggak berhasil itu Buktinya apa, itu dunia itu bakal ditinggal semuanya Lihat mati bantal satu saja, enggak boleh itu orang Katanya berhasil, aku sudah bisa, bisa berhasil nih Dengan apa, usaha saya, kecerdasan saya, kekuatan saya Saya bisa menjadi kaya raya sini, ini usaha Makanya kalau ingin kaya usaha dong Enak eh, aja, minta-minta duit Ya beda kan Karena dia merasa sombong dengan dirinya sendiri Merasa dia bisa dengan dirinya sendiri Maka menjadikan orang ini tercerumus Istra'in wala ta'jis dikatakan oleh Rasulullah istain billah mintalah pertolongan kepada Allah wala ta'jis jangan kamu itu malas-malasan merasa lemah enggak minta pertolongan kepada Allah setelah engkau minta pertolongan kepada Allah Allah akan ngasih jalan ini ini adalah termasuk hikmah yang luar biasa dari Ibnu Athaillah Sakandari yang mengingatkan kita akan kelalaian kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kelalaian kita akan ee, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sering tertutup oleh kecerdasan kita, oleh ilmu kita, ya, oleh kelihayan kita. Lupa bahasanya, orang tertarik hatinya karena Allah menggerakkan, bukan karena manisnya lidah kita. Kita berlembut ria, kita berlembut-lembut dengan sesama itu karena akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi hatinya orang tertarik kepada kita itu Allah yang menggerakkan. Orang ceramah enak itu kita memang dianjurkan kalau ngomong yang fasih. Fasih agar orang paham. Jadi fasih itu orang paham. Tidak harus pakai bahasa ruwet. Tetapi diterimanya ilmu itu adalah Allah yang membuka hati orang tersebut sehingga mudah orang tersebut untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Ini saja yang harus kita carikan bahan rendungan ya yang setiap pagi keluar tolong jangan lupa berhenti sejenak kemudian menghadirkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta tolong kepada Allah. Anda mau apa? Yang mau sekolah adik-adik yang mau sekolah, cobalah sebelum keluar minta pertolongan. Sampai doanya keluar apa? Bismillah tawakkaltu Allah. Itu dia pahami maknanya aku serahkan kepadamu ya Allah agar dapat ilmu yang manfaat apapun coba, biarpun itu ilmu fisika manfaat biarpun itu ilmu umum manfaat, Karena apa? kita serahkan kepada Allah, Allah akan memberinya tapi semua yang diambil dengan kesombongan, maka tidak akan memberikan kepada orang tersebut manfaat akan tetapi justru malah menjadikan orang tersebut semakin sombong, semakin dia itu congkak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah Fir'aun dan itu adalah orang-orang seperti Abu Jahal mereka adalah diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata malah lupa dengan kelebihan tersebut sehingga ia malah bermaksiat dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini saja tentang hikmah yang kali 25 dari hikmahnya Ibn Atta'ila asalkan dari dan selanjutnya kita akan uh, buka kesempatan barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan oleh para asatid dan ustazah atau ada hal-hal yang mau ditanyakan dipersilahkan wallahu aalam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bapak yang saya hormati saya langsung menjawab pertanyaan tentang masalah sumbangan. Bagaimana kalau ada orang itu meminta sumbangan tapi jumlahnya ditentukan? Ini hukumnya halal atau haram? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya orang olahraga tinju? Ini halal atau haram? Apa? Olahraga tinju. Ini kan di Indonesia kan kalau ngadu ayam kan dilarang. Ada dendanya dan ada gurungannya. Ini ditunjukkan banyak memakan korban, kadang sampai orang itu kan luka. Menurut Islam ini bagaimana kalau di Indonesia kan orang ngadu ayam kan ditangkap ada undang-undangnya. Dan atas jawabannya saya ucapkan terima kasih kepada Bremo. Mohon maaf. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Muqarram wuyahaya yang kami hormati Saya mau bertanya Kalau orang sakit sudah niat Sholat duhurnya di dengan asar, Tapi sebelum waktu asar sudah meninggal itu. Apakah itu termasuk Tinggal sholat atau tidak Atau dosa atau tidak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu lagi dari Bapak-Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Saya mau nanya Kan tadi katanya Kalau misalkan kita sholat itu Sholat Sholat dalam keadaan infus Itu kan kita harus mengganti sholatnya ya Lah Kalau sebelum kita mengganti sholatnya itu Kita sudah meninggal Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wr. Wr. Yang terhormat bu, ya, mungkin masih uh, nyambung dengan yang tadi. Uh, sekarang kan yang Tadi diterangkan menjamak solat di saat kita sakit. Nah, e, cara mengulangnya seperti apa? Itu apakah sudah sembuh? Itu yang pertama. Yang kedua, bu ya, e, ini tentang masalah lain di luar tema ya. E, saya sering menemukan dan ini bukan sesuatu yang apa sudah apa sudah banyak Enggak nggak aneh lagi gitu bahwa di antara artis banyak yang punya guru spiritual dan termasuk teman-teman saya yang di, punya usaha mereka kebanyakan punya guru spiritual. Nah e, yang saya lihat banyak sekali guru spiritualnya itu menyarankan untuk e, apa berziarah ke makam-makam yang apa makam memang makam orang soleh tapi ujung-ujungnya tuh suka ada dikasih batu ali atau apa. Tapi mengaku mereka tidak tidak menduakan, tidak. tidak tidak menduakan, istilahnya tidak musyrik. Mereka berpendapat seperti itu. Tapi kenyataannya kan mereka dikasih keris lah, keris yang kecil lah apa keris-keris kerisan atau batu ali atau semacam itu. E, maksudnya minta pendapat bu ya tentang e, perlukah kita mempunyai guru spiritual gitu masalahnya. Soalnya yang saya temukan guru spiritual waktu itu ya kebanyakan maaf. Seperti itu, gitu. belum melihat guru spiritual yang e, sekarang saya mendalami seperti apa yang kata Buya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, mengenai jakat Buya. Kalau jakat itu kan... Dua setengah persen misalnya profesi gitu. Nah penerima jakat itu kan ada delapan kan. Dari fakir, miskin dan lain-lain. bolehkah Apakah kalau untuk jakat itu harus diniatkan dalam hati. Ya Allah saya niat jakat anu gitu. Terus bolehkah jakat itu diberikannya hanya untuk ini. Visa bililah. Untuk kepentingan agama misalnya di masjid-masjid. Di keropak-keropak gitu. Gak usah orang tahu itu niatnya jakat boleh enggak enggak usah ngelihat yang tujuh jadi hanya untuk fi saja di keropak-keropak masjid boleh enggak bu ya begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bismillah bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak sekali lagi satu lagi cukup insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung masalah di jamaknya orang sakit solatnya di, di jamaah, kalau pamannya di asar dengan zuhur, kemudian wuduknya bertayamum. Apakah itu tayamumnya cukup satu kali atau dalam jeda tayamum itu harus tayamum lagi? Karena yang saya tahu tayamum itu dipakai untuk satu kali sholat. Kemudian yang kedua, saya tidak e, belum tahu kalau orang sakit itu tidak boleh dikosor. Kenyataannya saya pernah mempraktekan kepada ibu waktu sakit, Karena e, sudah terlalu parah di dijama dan dikosor asar dua rakaat kemudian eh zuhur juga dua rakaat. Bagaimana sekarang ibu saya sudah sembuh ataukah itu harus diulang sholatnya atau bagaimana bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kalau ada orang minta sumbangan pakai ditentukan. Jawabnya sederhana. Anda tidak boleh, tidak anda tidak harus mematuhi ketentuan itu. Artinya apa? Anda boleh ngelebihin. Misalnya ada orang minta sumbangan, Pak, sumbangan dari masjid ini, Bapak, kalau bisa nyumbang sejuta. Tidak harus anda patuhi. anda boleh ngasih 5 juta. Orang namanya minta, tidak harus kita penuhi seperti itu. Artinya boleh juga, setengah juta. Karena kita tidak boleh mewajibkan kepada orang yang tidak wajib. Tidak boleh kita mewajibkan kepada orang yang tidak wajib. Barangkali itu hanya batasan saja, barangkali Bapak bisa nyumbang satu jam, enggak. Padahal salah itu, coba bagaimana Bapak nyumbang berapa kira-kira, bisa lebih satu juta loh ya. ya. Jadi itu adalah tidak harus, hanya mungkin kurang adab ya, kalau minta pakai jatah-jatahan begitu kurang adab kecuali orangnya sendiri sudah ngomong, saya setiap sebulan mau nyumbang satu juta, mangga. Tapi kalau menentukan itu kadang-kadang menjadikan orang tidak ikhlas dan itu termasuk cara minta yang salah. Sebab kita itu di saat meminta sumbangan misalnya, kalau kita harus minta sumbangan, kalau kita harus seandainya, biarpun majelis kita, pesantren kita tidak ada itu ya, seandainya harus minta sumbangan, Tolonglah adab Mulai datang dengan cara yang bagus Kemudian ajari orang itu agar ikhlas Sebab ada Peminta sumbangan itu kurang ajar Di dalam buku catatannya sudah ada Tetangga sebelah ini Pak Haji ngasih berapa Aduh gimana anak saya masih kuliah ini nih, Pak tetangga sebelah saja ngasih 7 juta Pak Haji enggak bisa ngasih Ini kan kurang ajar ngajak tanding-tandingan ya? Ini yang minta ini kurang ajar Kadang-kadang yang minta ini jahat Bahasanya apa? Yang penting banyak ikhlas gak ikhlas terserah Loh berarti gak pengen orang lain masuk surga Justru sebaliknya yang penting ikhlas gimana caranya Sebab saya pengen yang nyumbang ini juga masuk surga Ini yang sering dilalaikan orang ego Berarti yang diinginkan hanya keberhasilan bangun masjid, bangun pesantren Yang nyumbang masuk surga atau enggak terserah Loh dakwah ini kan pengen memasukkan orang ke surga Makanya adab Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti orang kalau ingin minta sumbangan, Nabi Muhammad cuma ngomong, ini ada proyek begini, siapa yang mau? Tergerak hatinya, enggak ada yang kurang, mau perang semua, bakar saya ya Rasulullah, ini semuanya, apa ini? Ini harta saya, untuk keluargamu mana? Enggak ada. Nah ini hebat. Jadi, kalau ada ketentuan, ya tidak harus dipatuhi, ini adalah tidak, mungkin kurang adab saja, kalau pakai ketentuan-ketentuan semacam itu. Kemudian masalah, tinju ya kita memukul orang yang harus kita lindungi baik itu orang muslim atau orang kafir yang dimi hukumnya haram ya apalagi diadu maka jelas tinju tidak ada tawar menawar hukumnya haram tinju adalah tidak diperkenankan hukumnya adalah haram zulim itu ya masa muslim sama muslim kadang-kadang tinju-tinjuan ya gak boleh satu negeri satu ini masya Allah gak itu adalah tidak diperkenankan pertinjuan semacam itu, tinju adalah haram kemudian orang sakit ya, ingin mentakhir sholat maunya sholat duhur dibawa ke asar ya. kemudian waktu sebelum sholat asar kok sudah mati dia tidak dosa dia tidak dosa cuman tentang sholat, lah ini baru kebayang dia punya utang sholat, tapi utangnya Bukan karena dolimnya yang jaga, maksudnya di tapi mati duluan. Maka kalau orang punya utang sholat, di sini ada dalam madhab safi'i, ada tiga pendapat. Yang pertama, kalau ada orang punya utang sholat, gak usah diapa-apain, gak dikodok, gak dibayar fityah. Karena urusannya selesai kepada Allah, dan dia tidak dosa kan, selesai. Dia tidak dosa, karena maksudnya mau sholat tapi mati duluan, kan bukan kemauan dia. Dia enggak pengen mati saat itu, enggak dosa. Maka menurut madhab imam syafi'i yang mu'tamad dikukuhkan kalau orang meninggal punya utang sholat, enggak usah dikodoi, enggak usah dibayar fitiah. Pendapat yang kedua, ini pendapat kuat juga. Kalau ada orang punya utang sholat meninggal ya, kalau meninggal saja. Yang masih hidup enggak ada ini. Ini hanya untuk orang meninggal. Meninggal pendapat yang kedua adalah dibayarkan fidyah dikiaskan dengan puasa. Setiap satu sholat 6,7 on. Ini pendapat yang ke kedua. Pendapat yang ketiga adalah dikodoin oleh ahli warisnya. Ini disamakan dengan haji. Ada seorang perempuan nazar muhaji mati duluan anaknya pertama ya Rasulullah ibuku pernah nazar haji tak taunya belum sempat haji mati apakah harus aku bayar Nabi Muhammad menjawab kalau dia punya utang kepada manusia engkau bayari atau tidak aku bayar ya Rasulullah nah utang kepada Allah lebih berhak untuk kau bayari maka dikoldo hajinya dibayar oleh ahli warisnya maka ini pendapat yang ketiga dikoldoin. Dan ini pendapat pernah dilakukan sendiri oleh Imam Besar namanya Imam Subuki. Jadi boleh anda biarkan saja, tidak apa-apa, tinggal minta maaf yang banyak. Kita minta istighfar yang banyak untuk orang tua kita. Atau yang kedua kita bayarkan fityah, kalau memang di rumah ada rizki banyak ya jangan dipaksain. Kemudian yang ketiga adalah kita kodohin, mungkin karena ingin membayar tapi tidak punya duit untuk fityah. Maka yang ketiga itu dikodoin. Ini kalau memang orang meninggal dunia punya utang sholat. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah mengulang sholat bagi orang yang sakit, mati sebelum mengkodok. Misalnya di saat ada infus, belepotan darah itu kan tidak terpenuhi syarat. Sebab syarat sholat itu apa? Harus suci dari najis, harus menutup aurat harus ngadep ke kiblat makanya kok idah semua solat yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syaratnya maka solat itu wajib diulang kecuali masalah menutup aurat kalau ada orang solat wajib nggak ngadep ke kiblat wajib diulang tapi nggak dosa ada orang solat ternyata bajunya penuh dengan najis lakukan solat tapi wajib diulang karena tidak memenuhi syaratnya Berbeda kalau ada orang salat enggak pakai baju. Di saat dia tidak punya baju kok salat telanjang, maka enggak usah diulang, sah salatnya. Itu saja. Makanya di saat ada orang salat dalam keadaan sakit sementara dirinya belepotan dengan najis. Misalnya kip kan banyak berdarah enggak bisa dicuci sampai dalam-dalamnya kan? Enggak bisa. Ada kip bekas kip kayak ayam. Paham ya kip ya? Semen yang kayak pokoknya yang keras begitu ada tambalan-tambalan banyak darah, dia tetap harus sholat dan digampangkan sholatnya, cuman karena dia tidak memenuhi syarat suci dari najis syarat suci dari najis kan harus, tapi dia tetap kena najis atau ada infus maka saat itu dia harus mengulang kok belum sempat mengulang, mati kapan mengulangnya? ada pertanyaan setelahnya mengulangnya adalah ya setelah sembuh dong, sebab kalau masih sakit begitu omong kosong jadi kalau sudah beres bersih, nanti diulang. Belum sempat ngulang, kok mati? Ya enggak dosa. Inilah yang kita pentingkan, enggak dosanya ini. Yang penting enggak dosa. Terus bagaimana? Harus dikotohi atau tidak? Tiga pendapat tadi, sama. Baik. Kemudian ada yang keenam. Ada guru spiritual. Guru spiritual. Ini adalah istilah baru memang ya. Gak ada di kitab-kitab dulu, adanya ya syekh murabi, guru, ustadz ya. Sebab guru spiritual ini maknanya lain, kadang-kadang ditinjau dari segi agama, -agama pun gak, hanya karena keren saja. Karena guru spiritual kadang-kadang kelas-kelasan. Padahal guru spiritual yang sesungguhnya, guru spiritual itu adalah yang menghantarkan kepada kemuliaan kesadaran. Cuman karena kelas-kelasan hidupnya, ini kelas menengah ke atas, masa guru spiritualnya orang kampung? lah ini mustibah, sehingga milih Ustadz keren ya, Ustadz kelas, jadi kelas-kelasan, ada kelas TK, ada kelas SD, padahal urusan kerohanian tidak ya, ada kelas, justru itu bisa kesombongan. Guru spiritual itu adalah, di dalam masalah tarbiyah adalah Sheikh, Sheikh itu guru spiritual. Syekh itu apa? Syekh itu orang yang akan membimbingnya. Tentunya ada syaratnya dia. Ilmu harus ada. Tidak cukup dengan sebuah kemas huran. Dia harus ada ilmu. Ilmunya ada. Akhlaknya mulia. Terbukti kesolehannya secara zahir. Lah ini syekh. Kalau orang menjadi syekh ini gampang ya. Maka ini kalau anda ingin memilih guru. Ya harus dibikirkan dulu. Makanya dalam kitab Taalim Utalim ta diseleksi dulu. Sebab kalau kita sudah berguru, harus kita dengar, kita patuh. Nah kemudian guru itu di samping punya ilmu, eh, guru, ibu harus, guru itu harus punya ilmu agar tidak terjerumus kepada keharuman. Guru spiritual saya adalah Ustad A. Bagus anda punya guru, tapi benarkah dia menjadi guru? membimbingnya akhlaknya dan termasuk akhlak pertama kali ilmu pertama kali yang diberikan seorang guru ini catatan ilmu pertama kali yang diberikan oleh seorang guru bukan ilmu akal ilmu akhlak duduk to tambah baik itu loh ilmu yang pertama jadi guru simahum fi wujuhi min athari sujud jadi guru yang benar itu kita ngelihat dia to duduk sama dia itu kita jadi rajin sujud Maksudnya kita semakin takut maksiat. Ya Allah, astagfiratimi. Semakin ada kesejukan itu. Sebelum ilmunya belum ngomong itu. Nah, itu guru spiritual yang sesungguhnya. Jadi semakin baik berbuat maksiat jadi malu. Buka aurat jadi enggan. Ini mau ngomong gak enak jadi sungkan. Jadi ini adalah perkembangan yang semakin baik. Tapi kalau join kok apa sekongkol dalam gunjing sekongkol dalam ngomong kotor bukan guru spiritual tuh. Baik. Itu. Kemudian kalau menganjurkan ziarah. Ziarah itu boleh, tapi bukan menjadi satu-satunya, bukan bukan jangan dini. Ziarah kubur adalah boleh. sesaat sesaat Tapi jangan hidup kita ziarah kubur terus ya. Kalau mau ziarah, ziarah orang hidup juga dong. Itu manfaatnya terlihat nanti. Kalau ziarah kubur itu adalah Dianjurkan agar kita ingat kematian. Mungkin kita bertawasul. Itu boleh. Tapi jangan hidup kita ziarah terus. Ziarah terus. Ziarah orang soleh ada keutamanya. Rasulullah pernah menyebutnya. Ziarah orang soleh yang hidup melihat wajahnya itu sendiri. Menjadikan rahmat. Ada orang ziarah kubur. Berapa wali yang kau ziarah saya? Dalam bulan ini ziarah wali berapa dihitung. Yang hidup pernah? Enggak. Salah. Kalau mau cari ilmu dari yang hidup. Ziarah wali Songo dan sebagainya itu hanya tambahan itu. Yang pertama yang hidup dulu. Wali Songo kita ziarahi adalah iya. mangga. Tujuannya adalah agar kita semakin cinta kepada para kekasih Allah. Kemudian kita bertawasul. Sebab tawasul di saat jauh dekat boleh. Di saat di depan kuburnya tawasul boleh. Di sini pun tawasul boleh. Bahkan ustadz-ustadz itu jarang ziarah wali songo gak punya waktu itu. Baik mah gak boleh. Akan tapi kalau harus sedikit-sedikit ziarah sampai habis waktu untuk ziarah orang mati. Itu adalah khawatir nanti gak pernah punya pembimbing orang hidup. Dan ustadz baik selalu menganjurkan datang ke ustadz sana. Barangkali dia ma tidak mampu untuk memberikan pengarahan tentang hukum-hukum tertentu. Dianjurkan, datanglah kepada Ustadz Sibi, hatinya bersih, ngajilah ke tempat ini. lah Ini baru benar, tapi ziarah wali boleh, akan tapi kalau sudah pakai tambahan keris-keris, wah ini yang bingung kita ini. Kalau mau ziarah, ziarah wali dan sebagainya dikasih buku doa, kasih Al-Quran, baca Al-Quran, kalau sudah pakai keris lain itu. Atau pakai senjata ada pulpen sama kertas Sejarah kepada orang hidup Ngambil faedah Jangan hanya datang toh, cari ilmu Kalau sudah pakai keris enggak Itu bukan guru spiritual lagi Ada apa urusan dengan kerisnya Keris terus apalagi macam-macam ya enggak Jimat pun Bukan pekerjaan jimat Tidak sampai kita Tidak sampai ulama-ulama mengatakan syirik Yang mengatakan jimat syirik Itu adalah salah Tapi hidup kita jangan urusan dengan jimat Jimat itu kan Sayyidina Abdullah bin Umar menulis ayat Al-Quran digantungkan di lehernya anak kecil untuk menjaga dari jin, gangguan jin. Untuk anak kecil, anak kecil kan belum bisa baca, kalau boknya suruh baca sendiri, jangan digantungi, jangan dikalungin dikalungi. Itu. Jadi untuk jimat itu bagi orang yang tidak bisa baca sendiri. Sebab orang kadang-kadang selalu gantungkan hidupnya dengan jimat. Mau dagang jimat, ya mau nawar mau belanja di Tegal sudah sampai Losari baru ingat jimatnya ketinggalan nyebrang masuk Tegal padahal balik lagi itu ke Cirebon gara-gara jimat lah ini musibah jimat memang tidak sampai syirik karena apa itu bab tabarruk ngambil barokah dengan ayat Al-Quran harus dijaga di tempat yang mulia memang ada akhir zaman orang dikit-dikit bedah syirik ya cuman kita pun tidak menganjurkan digigit dikit dengan jimat jimat baca falak minas baca sendiri tuh ayat Al-Quran baca sendiri deh. jadi jimat itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu untuk orang-orang yang enggak bisa baca itu saja jadi ini guru spiritual harus memang ada ilmu dan sebagainya bukan saja kadang sekarang begini beginilah mohon maaf kita kadang-kadang jadi harus ikut-ikutan. Ada kadang-kadang guru itu harus sekemas gurunya orang kelas menengah ke atas. Gurunya orang kelas ini. Kok guru kelas-kelasannya? Rasulullah tuh gurunya orang melarat, gulinya orang kaya. Enggak ada. Makanya tidak benar kalau dakwah saya itu level dakwah saya kelas menengah ke atas. Ini ngajari orang sombong sehingga ada pengajiannya orang menengah ke atas. Kalau pengajian orang kampung nggak mau, karena apa? Waduh, bukan level saya ini. Lulul, lu. ini musibah. Pengajiannya Rasulullah itu lihat ada Abu Bakar orang kaya raya, ada Ammar bin Yasir si fakir di situ, ada. Jadi majelis itu seperti itu majelis itu, masya Allah lihat Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya Allah akan menolong engkau karena yang lemah. Jadi justru di saat majelis itu ada si fakir, mudah dikabul doanya. Ada orang terjepit. Itu dahsat hebat itu. Mudah dikabul doanya. Maka meminta doa majlis yang banyak fakirnya itu. Ya Allah. minta Mudah dikabul. Mau minta bangunan. Mau membangun pesantren. Diundang orang-orang kaya dimintain doa. Maksudnya minta minta rezeki itu ya. Kalau minta doa adalah orang du'afau. Inna Allah sayansuru. Aku ya akum bidu ikum. Allah akan menolong yang kuat-kuat dengan yang lemah Nah ini, majlis yang lemah Ada si fakir yang setiap hari Masya Allah sabar Nah sabar itu menjadikan dikabul doa Nah ini, jadi kalau guru spiritual Baus, tapi jangan sampai Ada kelas-kelasan ya Sebab menganji kelasnya Pak Haji ya ini jamaah haji punya pengajian khusus Itu mah boleh Tapi jangan berubah menjadi sombong Pengajiannya Pak Haji Kalau bukan pengajiannya Pak Haji Pak Haji enggak mau hadir Kalau belum haji itu enggak mau saya Pengajiannya Pak Haji Pengajiannya Pak Apa? Pengajiannya Bu Apa? Ini ada kelas-kelas tertentu Ini enggak benar ya Cuma itu boleh-boleh saja untuk ordiner barangkali. Tapi diarahkan setelah itu, misalnya istrinya kelompok tertentu setelah kumpul dianjurkan ibu ngaji, enggak boleh pilih-pilih ya. Setelah itu dianjurkan harus ngaji di sana enggak di sini. Dan masya Allah banyak orang begitu punya ngaji kelas menengah ke atas, tapi sekaligus dia juga menengah ke bawah. Ini kelas-kelasan enggak enak. Ya, semuanya adalah kelasnya sama di hadapan Allah kita adalah hamba. Yang mulia adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian mau mengeluarkan zakat. Niat dikeluarkan zakat untuk membedakan antara sedekah, sunnah dan wajib harus niat. Tapi niatnya cukup dibatir saja dikeluarkan. Niat dengan hati boleh. Saya niat mengeluarkan zakat. Kemudian yang diberi memang harus salah satu dari asnaf yang sembilan itu. Asnaf yang delapan. Kelompok yang delapan itu. Kemudian hanya perlu dijelaskan kelompok yang delapan itu di antara masalah fisabilillah orang yang berada di jalan Allah. Itu siapa? Orang yang berada di jalan Allah itu adalah orang yang berada, berada di medan laga. Yang enggak dapat gaji. Jadi tentara yang dapat gaji enggak boleh nerima zakat. Jangan diperlebar. Masjid bukan sabilillah di sini. Hello oh, tapi kan ustaz bukan fisabilillah dalam bab ini bukan memang dia adalah di jalan Allah. Kalau fisabilillah dimasukkan semuanya ada. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari yang kalan, yang halal kan fisabilillah. Kalau ada orang keluar cari rifna, cari nafkah, fisabilillah orang itu. Akhirnya semua orang biarpun kaya, saya fisabilillah dapat zakat dong. Jangan diperluas sini. Zakat jangan dimasukkan ke masjid. Jangan disumbangkan ke pondok Al-Bahjah, enggak, enggak nerima zakat tuh pesantren. Tapi banyak orang yang enggak ngerti, zakat diberikan kiai sama pondok. Pondok enggak pondok bisa membagi zakat, tapi pondok tidak diberi zakat. Yang menerima zakat adalah fakir miskin, orang yang punya utang dan sebagainya. Ini salah. Yang menjadikan orang kaya fak pelit itu adalah karena masjid, pondok minta zakat gak perlu dengan zakat itu semua zakat ada yang berhak kiai nerima zakat sudah punya mobil ya jelas kalah dong orang fakir saingan sama kiai kiai kan punya umat coba kiainya bisa kaya dong nanti kiainya bisa lebih gede kekayaannya jadi zakat itu jangan diberikan kepada sekolah-sekolah masjid-masjid memang ada pendapat cuman herannya ini pendapat lemah kenapa jadi ke nomor satu fakir miskin kalau sudah beres lebihnya bagaimana nah baru pendapat lemah masjid baru boleh dimasukkan jangan masjid dulu fakir miskinnya ngenes yang fakir miskin itu nastek jelas bukoro masakin jelas visabilillah itu aslinya orang di medan laga untuk sekolah madrasah rumah sakit ini adalah ijtihadi maksudnya apa jauh itu kalau sudah orang fakir miskin terpenuhi semuanya, ini masih lebih gimana? Ya, sudah masukkan ini pendapat lemah, bahasanya masjid-masjid boleh menerima zakat. Lah ini musibah. Enggak. Jadi kalau tidak sah kita nggak nggak seperti orang belum membayar zakat. Kiai bukan tidak berhak menerima zakat, kecuali Kiai fakir. Bukan karena kiaiannya. Tapi alasannya sekarang Kiai kan fisabilillah. Ya yes, salam jihad. Kiyai Fisabilillah. Kalau Fisabilillah tidak takut mati, kiyai itu. Masih takut mati, takut lapar, ngumpulin duit banyak-banyak. Kan begitu. Fisabilillah. Bukan, Fisabilillah di bedan laga saja. Jadi jangan diberikan ke pesantren. Jadi rugi. Kalau musik. Jangan diberikan ke pesantren. Jangan diberikan ke masjid. Masjid itu adalah boleh menerima infak, hibah, itu boleh. Kalau zakat, diberikan kepada yang berhak. Laini banyak ijtihat-ijtihat, memang ada ijtihat, tapi ijtihat itu adalah jauh di cabang Pendapat lemah kadang-kadang ditonjolkan. Maka dari itu kita, Masya Allah, takut ya urusan zakat itu. Zakat itu paling ngeri. Kalau kita kita nerima zakat, itu Masya Allah, ya ingin segera kita bagi. Pengen segera beresin, ada orang titip zakat. Boleh kiai menerima zakat untuk dibagi, itu boleh sah-sah saja, kiai lebih tahu di mana membaginya. Karena kiai kadang-kadang kunjung sana ada orang melarat, tidak bisa keluar rumah sakit karena punya utang. Di sana ada orang tidak bisa tidak bisa berobat karena tidak punya duit. Nah ini kiai tahu tempatnya. Tapi kiai tidak boleh makan zakat tu. Nah ini kiai tidak boleh menerima zakat. Nah kadang, ya orang tidak mengerti diberikan ke pesantren, diberikan ke kiai, diberikan ke ini musibah dan itu tidak sah zakatnya. Tapi makanya kalau kita ingin mengadakan zakat, hati-hati, tanggung jawabnya besar. Kita sebetulnya ingin menyeru. Orang-orang yang punya badan ambil zakat tuh, tolonglah ulama diajak komunikasi. Yang diajak komunikasi, orang yang hanya ngerti manajemen ekonomi. Musibah itu. Pengamalan teman-teman yang di kota-kota lain selain Cirebon, teman-teman yang di kota lain, itu hanya dijadikan penasehat saja, enggak dimintai nasihat. Pengumpul zakat dijadikan penasehat, namanya tok dipakai. Setelah itu, empat tahun saya itu tidak pernah ditanya urusan-urusan begitu. itu Mestinya ulama jadi referensi ke mana arahnya. Jangan hanya senang mengumpulkan zakat, itu musibah neraka nanti. Senang mengumpulkan zakat, salah mengarahkannya, salah memberikannya. Hati-hati di situ. Badan ambil zakat di sana, ambil zakat di sini, ambil zakat berebut. Nah, ini salah. Hati-hati kalau sudah urusan jagad. Makanya di itu perlu orang yang ngerti ilmu sebelum segala sesuatu Punya ilmu, lalu amanat. Amanat saja, enggak punya ilmu, salah alamat itu. Punya ilmu, enggak amanat, glintir itu. Jadi dua, ada ilmu. Memang tidak semua yang ngurusi punya ilmu, ada referensinya. Cari siapa orang yang ngerti vekeh di kota itu. Siapa? Yang vekehnya bukan hanya vekeh lokal, vekeh-vekeh satu madhab saja Empat madhab enggak apa-apa kalau untuk lebih luas. Cari, duduk, dibahas. Tapi referensinya buku baca sendiri, bisa salah faham tuh. Ulama-nya tidak pernah diajak bicara. Ini adalah pengalaman teman-teman di di kota-kota lain seperti itu. Oh rajin, waktu mau membangun, membuat lembaga pengumpulan zakat tuh setiap hari datang ke kami. Terus setelah itu lupa. Biasa itu lupa, gak pernah ditanya, gak pernah diapa. Amanat tolong, jangan ikut-ikutan kalau Anda tidak benar-benar. Karena ini adalah urusan hartanya orang lain, hartanya fakir miskin. Kalau anda bangunkan sebuah bangunan, sementara fakir miskin nangis, mati anda menanggung dosanya itu. Lihat, ngeri ini gak gampang itu, urusan zakat-zakat itu. Enak ngumpulin zakat, kumpulkan zakat, zakat-zakat. Korban-korban, musibah. Hati-hati urusan yang demikian ini, takutlah kepada Allah. Jangan hanya gelar saja, Alhamdulillah, badan ambil zakat ini telah mempunyai dana berapa miliar? Berapa triliun? Itukah yang akan kita inginkan sanjungan? Sebutan bukan kesejahteraan, penyampaiannya. Baru nanti mata hibah boleh dikembangkan dalam bentuk rumah sakit. Ada orang hibah, ini zakat bukan pak? Bukan hibah, Disisihkan ini adalah hibah. Kalau sudah hibah pemberian, nanti bisa dikembangkan bentuk rumah sakit, masjid, sekolahan. Tapi kalau zakat ada aturannya sendiri, dan para ulama hati-hati zakat. Zakat itu disampaikan. Bolehkah zakat dikembangkan? Ini istihat dikembangkan kalau memang orang-orang sudah tidak butuh lagi, dikembangkan. Kadang-kadang disamakan zakat di Indonesia beda dengan zakat di Saudi. Korban saja, lihat. Korban di Saudi beda dengan yang di sini. Di Saudi ada daging kebanyakan, sehingga perlu dikalengin kan? Tapi kalau di Cerebon itu, misalnya, orang di tetangga kita belum dapat daging tuh mau dikalingin, mau kemana? Di Saudi itu adalah daging kebanyakan, kalau tidak dikalengin busuk jadi penyakit. Maka diundangkan dari, dari Emirat, diundangkan dari Australia, Orang-orang yang bisa mengemasi itu semua. Untuk dimanfaatkan ke negeri yang lain, ke Afrika dan sebagainya. Kalau di sini, mau dikalengin, subhanallah, lewat dari tiga ayam mutasrek. Nah, ini ada ilmunya semuanya, jangan ikut-ikutan saja. Lebih dari ayam mutasrek, hari tasrek, korban belum dibagi, ini yang membagi ini adalah dosa. Apalagi dikalengi, bisa sampai setahun, misalnya dua tahun. Ini sebetulnya peringatan saja agar hati-hati, tolong komunikasi dengan ulama. Gratis ulama nggak butuh tuh, gratis sudah ditawarkan ulama. Kebetulan ngomong, ente minta gaji, enggak, anak minta serupiah pun, bahkan kalau keluar saya bantu, wah enak hebat. Ini gratis, cuman takut diatur, diatur ulama, wah oh, takut, apa ndak ingin masuk neraka? Gratis ulama sudahlah, insya Allah kita rekomendasi yang punya di kota Tegal, yang di kota Semarang, insya Allah akan kita kirim teman-teman yang gratis itu nanti. Tidak usah minta gaji. Untuk jadi penasehat, apa? E, konsultan, urusan, masalah zakat, dan sebagainya free, gratis. Yang gaji, yang kerja saja. sudah Yang penting selamat, itu saja. Dan kita pun tawarkan pernah beberapa orang, sudah lah, undang saya gratis. Bukan saya, saya saya akan tanyakan pada beli alim, kalau tidak percaya dengan saya. Saya tanyakan yang lebih ngerti, nanti saya jelentrehkan. Pokoknya selamat. Itu saja intinya. Baik, itu urusan zakat. Hati-hati, ngeri ya. Kemudian, Ya tayamum itu memang satu sholat sekali dalam madhab syafi'i. Satu tayamum untuk satu sholat. Ya. Kemudian waktu itu saya, ah, satu tayamum satu sholat. Nggak boleh satu tayamum dua sholat. Kecuali madhab lain, madhab Abu Hanifah, nggak boleh. Madhab kita madhab syafi'i, kalau satu tayamum untuk sholat. Nanti ditayamumin lagi. Kemudian waktu itu kok mengkosor sholat? Ada mengajari orang sakit mengkosor sholat. Enggak, enggak, enggak bisa dikosor. Kosor itu hanya untuk bepergian saja ini terlanjur dulu dikosor bagaimana? karena gak ngerti, gak dosa tapi harus diulang ngulangnya kapan? ya kalau sembuh sudah mati ya sudah mati nih ya tidak usah diapa-apain atau di vidyain, atau dikodok seperti tadi sama hukumnya tidak beda ini saja barangkali mohon doa ada banyak minta doa Masya Allah ini banyak, minta doa ini masih banyak, mohon maaf tidak bisa kita baca karena waktu ya sekaligus minta doa yang pertama buat pesantren Didoakan ya pesantren, masjid ini didoakan semoga yang yang pernah menyumbang masjid ini diberi keikhlasan oleh Allah Terus itu jangan lupa, ini kewajibannya Jangan setelah bangunan jadi lupa sama yang bangun ya, Didoain satu-satu kalau ingat, kalau tidak ya Allah semua yang bangun masjid ini diberi keikhlasan Sama yang membangun pesantren kita, yang menyumbang pesantren kita yang disendang Semoga Allah memberikan keikhlasan, ketulusan, didoain semuanya Ini adalah tanda bekti kita Jangan kita hanya bangga saja, oh sudah bau, sudah dapat tanah ini, sudah bangun ini. Lupa dengan yang me menyumbang, salah itu. Maka kewajiban kita adalah mendoakan mereka semuanya. Kemudian juga, subhanallah, kita sampaikan kemarin kita sudah mendapatkan tambahan lahan dan sebagainya, itu atas doanya semuanya. Maka karena kita merasa butuh untuk didoakan, sekarang di belakang itu pondok putri juga lagi mulai dibangun pondasi. Cukup doa saja, tidak usah yang lain lainnya doa-doain du saja yang serius nanti malam semoga pembangunannya selesai. Akan kita tinggal ke Yaman dalam seminggu dua minggu, semoga pulang sudah beres ya. Nanti ingin didoain, doa saja. Kalau doa mah yang ng ngirim Allah nanti, barangkali kalau kita nyumbang masih mikir ya. Maksudnya mikir Alhamdulillah, banyak kalau nyumbang mungkin yang dekat mushollah sana sumbang musolanya sendiri-sendiri ya. Tidak harus ke Al-Bahjah, kalau ada masjid sana, sumbang masjid sana, barangkali lebih bertu. Tapi kita yang berpelu doa. Mungkin anda punya kebutuhan lagi, anda punya Masya Allah banyak. Jadi kita butuh doa. Jadi tolong didoakan nanti agar Allah mengirim orang yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak usah, ya Allah. Gitu. Jadi kadang kita memberi itu memang harus pertimbangan. Kalau di tetangga anda ada fakir, lebih butuh, lebih butuh itu. Tidak usah nyumbang ke pondok, ya ada yang nyumbang lain lagi nanti. Misalnya tetangga Anda sakit mau rumah sakit, mau ke rumah sakit, Anda merencanakan ya, pengen nyumbang pondok, bantu saja itu dulu. Kecuali Anda nazarkan ini duit untuk pondok baru wajib Anda sampaikan. Jadi tidak harus oh kita harus begini. Makanya kita menghimbau kalau Anda punya kiai di kampung Anda, dia butuh bantuan, bantu tuh pesantrennya kiai. Jadi pintu surga kan tidak albahjah saja. Siapa yang mengatakan pintu surga albahjah Al-Bahjah saja, di kampung anda, anda mungkin yang dari Indramayu, anda di sana Masya Allah ada musholah-musholah yang sudah mau roboh, perhatikan itu. Tapi jangan lupa doain pesantren kita, itu tok mahal itu. Doanya gampang ya, Ya Allah kirimkan orang-orang ikhlas ke pesantren Al-Bahjah, yang ikhlas, yang tidak ikhlas tidak usah. Dan setiap yang menyumbang lipat gandakan pahalanya. Jadi kan ahli ahli iman yang kau cintai ya Allah. Selesai itu saja. Allah bakal ngirim Siapapun yang nyumbang insyaallah orang ikhlas. Enggak usah saya basa-basi nemui. Jadi kami istirahat enak. Yang mau nyumbang-nyumbang begitu saja, enggak usah saya temui. Masyaallah Pak Haji baik, Pak Ani baik. Enggak usah begitu. Nyumbang-nyumbang Jadi enak. Sebab kalau harus basa-basi capek nanti ya. Kita enggak bisa pengajian sehari kalau enam kali istirahat kita harus ngatur. Harus aduh Bu ya, ada orang mau nyumbang. Nyumbang-nyumbang saja, enggak usah laporan kan begitu. Baik, kita kirim orang-orang semoga Allah mengirim orang yang ikhlas itu saja. Selesai, bakal beres. Itu saja. Bibarkatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim, malikiyaddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mustaqim. suratul ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Amin. Ini ada saudara kita yang sakit, baca Imam. Jadi bisa mendoakan anak-anak saleh. Kemudian banyak doa, so ah. semoga diberikan kesembuhan dan dan yang mau usaha berkeberhasilan yang sekolah diberi ilmu yang manfaat, yang lagi bermusuhan dipertemukan oleh Allah dalam cinta berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatul hal Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrahata mustaqim. Suratal Amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala kulli syai'in Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni keledoran kami, ampuni kelalaian kami Allah Kau berikan kepada kami ni'mat kesehatan, ni'mat kecerdasan, ni'mat ilmu Tapi kami sering lupa ya Allah dengan itu semua ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Berikan kepada kami kesadaran ya Allah Berikan kepada kami keinsafan bahawa semua yang kami lakukan ini karena karuniamu ya Allah Ibadah yang kami lakukan karena kemurahan darimu ya Allah Kehadiran kami di majlis ini karena kasih sayangmu kepada kami ya Allah Ya Allah Angkat kami menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah Angkat kami menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah Angkat kami menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah Ya Allah Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami ya Allah. ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikitpun dari dosa-dosa ini ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, Allah. Jagalah hati kami, jagalah lidah kami, jagalah anggota tubuh kami dari dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, rindukan kami untuk beribadah. Rindukan kami untuk beribadah kepada ya Allah. Rindukan kami untuk beribadah kepadamu, Ya Allah Dan bencikan kami kepada kemaksiatan sekecil apapun itu, Ya Allah Bencikan kami dan jauhkan kami dari kemaksiatan Hanya Engkaulah, Ya Allah Yang akan bisa menjauhkan kami dari kemaksiatan Iyaka na'budu kepadamu kami menyembah Wa iyaka nasta'in Dan kepadamulah kami memohon pertolongan, Ya Allah Keluarga kami, suarung kami, istri kami, ya Allah, jauhkan dari segala kehinaan, Ya Allah. Anak-anak kami, berikan kepada mereka, Ya Allah, ilmu yang manfaat keimanan. Jadikan mereka anak yang soleh-solehah. Jadikan mereka anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kecil yang hadir di tempat ini, Ya Allah. Anak-anak yang hadir tempat ini, Ya Allah, jadikan mereka adalah Orang-orang yang kamu muliakan di kedepan hari Allah Jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua mereka Yang bakal membahagiakan orang tua mereka Dan anak-anak kami yang kami tinggal pun Ya Allah jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti kepada kami Ya Allah jangan sampai mereka terhalang dari barokahnya majlis ini Sampaikan barokahnya majlis ini kepada anak-anak kami yang ada di rumah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah berikan kepada kami Ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah Dan berikan, kirimkan kepada kami Orang-orang yang ikhlas, datangkan Ke pesantren kami orang-orang yang tulus Ya Allah, orang-orang yang ikhlas Ya Allah, orang-orang yang mulia Ya Allah, dan jauhkan dari orang yang Tidak ikhlas, jika ada orang datang ingin Membantu kami dan mereka tidak ikhlas, jadikan Mereka ahli ikhlas, yang sudah ikhlas Ya Allah, tambahlah Ya Allah, ikhlas Lipat gandakanlah apa yang telah mereka berikan Untuk pesantren, Ya Allah Lipatkanlah, Lipat gandakanlah apa yang telah mereka sumbangan untuk pesantren Ya Allah Ya Allah Pikiran yang meraka Ya Allah Sumbangan pikiran Sumbangan tenaga Ya Allah Gantilah Ya Allah Mereka itu semua Ya Allah Dengan segala kemudahan Ya Allah Ya Allah muliakan kami di dunia Dan di akhirat Panjangkan umur kami Dalam ketaatan Serta sehat Walafiat Panjangkan umur kami Ya Allah Dalam ketaatan Serta sehat Walafiat Ya Allah Panjangkan umur kami dalam kataatan serta sehat walafiat dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami, kelak, ya Allah cabutlah nyawa kami di saat kami saling mencintai dengan sesama kami, di saat kami bisa berbakti kepada istri kami di saat kami bisa berbakti kepada suami kami, di saat kami bisa berbakti kepada orang tua kami, di saat kami hidup indah dalam cinta karenamu cabutlah nyawa kami di saat kami kau ridho, ya Allah, ya Allah Ya Allah, yang belum menikah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang kumpulnya kan ya Allah. Jagalah kehormatan mereka ya Allah. Jagalah kehormatan mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman ya Allah, iman. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wa bilaih taufiq walidaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.